itu David, itu punya band namanya Junior, ngetop itu, suaranya David juga kayak suara saya, keren suaranya. k e n a s itu juga suaranya bagus, cuman kayaknya nggak mau nurunin ke saya tuh, nggak mau nurunin ke saya. Saya juga nggak akan memaksa, biarin, terserah kamu mau jadi apa. Kalau Aaron ini pengen jadi d e s a i n grafis, komputer kan dia main komputer sebenarnya.

Ya baguslah, perdalamlah segala ilmu itu senangilah ilmu itu akan mendatangkan hal yang positif. Era jaman topnya pus-pus ya, nggak bohong saya, kan suka diarak naik mobil keliling kota lah ya. Itu nenek-nenek anak-anak bapak-bapak di tepi jalan tuh pada gini, terus nggak disuruh, nggak disuruh tuh pada ngikutin naik motor anak-anak muda, jadi kayak.

Wah ngetop banget waktu jaman dulu, semuanya sampai, wah di tepi jalan t u h pada gini, semua jadi kayak presiden lewat. <laughs> itu z a m a n Pak Artoro, hebat terus. Ternyata lagunya sampai sekarang pun masih didengarkan orang, itu anehnya. Masih menjadi fenomena lagunya. Tapi yang gak salah juga sih, terus-terus lagunya kan ada yang kolam susu, ada yang nusantara, ada yang...

何でしょう

Ternyata pacarnya itu, ya mudah-mudahan ini n gak g bingung g perasaan siapa-siapa ya. Pacarnya itu kelain hati, Mas Tony tinggal. Mas Tony masih, waktu itu masih terserang aja, masih awal lugu ya, dan miskin. Tinggal, akhirnya tercipta lagu itu. Di sekitar k u l i h a diam, dia ada seindah dulu. Karena hatinya kan, hatinya s e n d u dan...

私はそれをんたことがあります。